Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Edisi Hari Ini Selasa 8 November 2016 dibacakan Ardian Syah. rumah warga Langsa nyaris ambruk dan tertimbun longsor. PNS Kantor Camat Penaron diamankan polisi karena gelapkan sepeda motor. DPRK Tamiang anggarkan 750 juta rupiah untuk bangun jembatan Merambi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi AGM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lover 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Noks Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Dalun, dua unit rumah warga Gampung Sukajadi Makmur, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa yang dihuni empat kepala keluarga. Senin malam kemarin nyaris ambruk dan tertimbun tanah longsor saat hujan deras mengguyur. Informasi yang berhasil dihimpun, dua unit rumah warga Sukajadi Makmur yang tertimbun longsor yaitu milik Supriyadi 40 tahun dan Sukirno 60 tahun. Rumah mereka yang berada di bukit dan di bawah bukit akan dipindahkan ke lokasi yang lain yang lebih aman. Cuaca mendung masih menyelimuti kota Langsa dan sekitarnya, sehingga diperkirakan daerah ini akan turun hujan kembali. Kondisi ini berpotensi memperparah titik longsor. Sementara pemerintah setempat melalui BPBD, Disosnaker, Baitul Baitulmal serta aparat Polres Langsa telah turun ke lokasi sembari membawa bekal bantuan masa panik kepada para korban berupa sembaku dan tenda. Kepala BPPD Langsa Rinaldia Aulia meminta kepada perangkat gampung untuk memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan warga yang rumahnya mengalami musibah bencana longsor. Berlun PNS Kantor Camat Penaron berinisial AS 35 tahun warga gampung Alur Pinang Penaron Aceh Timur diamankan personel Satuan Reskrim Polres Aceh Timur kemarin. Ia ditangkap karena menggalapkan sepeda motor milik warga sekampungnya. Kapolres Acetimura KBP Rudi Purwianto mengatakan Sabtu lalu AS dilaporkan oleh Wahyudin, 31 tahun, warga gampung Alur Pinang, dengan tuduhan bahwa ia telah menggelapkan sepeda motor. AS melakukan penggelapan sepeda motor milik korban sejak 19 Agustus 2016. Kejadian itu berawal ketika AS meminjam sepeda motor milik korban, namun hingga kini tidak kunjung dikembalikan. Pada 5 November 2016, Wahyudin melihat sepeda motornya berada di tangan orang lain di Kecamatan Pedawa. Korban pun langsung mengambil sepeda motornya dan melaporkan ke Polres Aceh Timur. Menanggapi laporan itu, personil Polres Aceh Timur menangkap pelaku AS dari tempat kerjanya di kantor Camat Penaron. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Ma Polres untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Derlun DPRK Aceh Tamiang menganggarkan dana Rp750 juta untuk pemasangan jembatan Bailey yang menghubungkan desa Merandih dengan Menasah payah Kecamatan Banyak Payit. Dewan juga meminta Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemasangan jembatan Bailey menggantikan jembatan darurat dari kayu yang kondisinya rusak parah. Wakil Ketua DPRK Cetamiang, Juanda, mengatakan Dewan telah menganggarkan dana Rp750 juta dalam APBK Perubahan 2016, ...untuk pemasangan kerangka jembatan besi Bailey menghubungkan desa Merandih dengan desa Menasapaya... ...yang merupakan lokasi jalan menuju ibu kota Kecamatan Tua Langcut. Untuk itu ia meminta Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tamiang segera mempercepat segala proses administrasi pengerjaan jembatan tersebut... ...sehingga tidak terbentur dengan waktu berakhirnya anggaran 2016. Terlebih saat ini sedang musim penghujan yang juga dikhawatirkan menghambat pelaksanaan proyek di lapangan. Gesi Merandih Muslihadi mengatakan permintaan warga agar dibangun jembatan di desa mereka telah disuarakan berulang kali sejak jembatan yang lama ambruk di penghujung 2013. Kini warga terpaksa menggunakan jembatan darurat yang kondisinya rusak parah. Darlun sekitar 400 meter ruas jalan rel kereta api tepatnya disimpang gedung-gedung hingga depan Tugu Kota Juang Biren rusak parah. Kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, namun hingga kini belum ada tanda untuk diperbaiki. Saat ini hampir sepanjang ruas jalan tersebut bertabur lubang dan ditutupi air hujan. Setiap kendaraan yang melintas baik roda 2 maupun roda 4 terjebak di dalam lubang tersebut. Kawasan itu juga sangat padat kendaraan. Sehingga pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat melintas. Karena jika tidak kendaraannya akan terprosok seperti yang terjadi dua hari lalu. Seorang remaja terpelanting di tengah jalan akibat terprosok di dalam lubang yang ditutupi air hujan. Sejumlah pedagang di kawasan Langgar Square mengatakan ruas jalan ini selain rusak parah juga semakin sempit karena setiap saat dipadati kendaraan yang hilir mudik ke pasar. Warga berharap pemerintah melalui pihak terkait segera memperbaiki ruas jalan rel kereta api mulai simpang gedung-gedung hingga depan Tugu kota juang sebelum menimbulkan dampak yang lebih parah Anda sedang mendengarkan berita utama Seambi Su Lukincir air di aliran Kung Manging Desa Sejahtera, Kecamatan Manging Aceh Barat Daya hancur di terjang Luapan Senin malam kemarin. Kincir air yang masih dalam proses penyelesaian akhir itu dibangun untuk memasok kebutuhan air sawah, tadah hujan, kawasan desa sejahtera, dan pantai cermen Camar Manggeng Jasman SPD mengatakan kincir air itu sudah dua kali rusak diterjang banjir, sehingga harus dibangun untuk ketiga kalinya. Dalam peristiwa banjir luapan kemarin malam, kincir air dengan garis tengah 6 meter itu diseret arus dengan jarak 100 meter, kemudian tersangkut pada tiang jembatan teping bate dalam kondisi hancur. Kemudian dan Ramil Mangging dan Babinsa, Camat dan masyarakat melakukan evakuasi terhadap kincir dalam kondisi hancur berantakan. Bahkan roda as yang dibuat dari bahan kayu ditemukan terpisah pada dasar sungai. Material yang masih dapat digunakan sudah dikumpulkan untuk pembangunan kembali kincir untuk yang ketiga kalinya. Sedarlon Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Loxmawe berharap polisi dapat segera mengungkap kasus teror di Vihara Buddha Tirta Loxmawe sehingga bisa diketahui pelaku dan motif melakukan teror di tempat ibadah umat Buddha tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Vihara Buddha Tirta yang berada di kawasan Pusung Loxmawe Minggu pagi di teror menggunakan benda yang dirancang mirip bom rakitan. Setelah diperiksa oleh tim penjinak bom, benda yang dilengkapi kabel ini ternyata hanya berisi batu bata. Ketua FK Ubiy Loksmawe Tengkuramli Amin mengatakan kasus itu sangat penting untuk diungkap agar tidak muncul berbagai persepsi negatif antar umat beragama di Loksmawe sebab menurutnya selama ini hubungan antar umat beragama di kota tersebut sudah berjalan dengan baik. Ia menghimbau seluruh umat beragama di Loksmawe tidak terpancing dengan kejadian di vihara tersebut. Ia juga berharap polisi dapat mengungkap kasus tersebut secara cepat dan menangkap pelakunya sehingga bisa segera diketahui apa tujuan pelaku melakukan teror di vihara. Sudarlun Asman Sahputra 41 tahun warga Medan gagal terbang ke Batam, Kepulauan Riau setelah tertangkap basah menyimpan 3 linting ganja Selasa pagi. Pria ini pun harus mendekam di penjara karena perbuatannya termasuk golongan pelanggaran hukum berat. Asman direngkus petugas keamanan Bandara Kuala Namu di Lerdang saat akan check-in di terminal keberangkatan domestik. Diketahui ia telah mengantungi tiket penerbangan Lion Air JT-959 tujuan Bandara Hang Nadim. Manajer aspek Bandara Kuala Namu di Leserdang, Kuswadi, mengatakan ganja tersebut diselipkan tersangka di dalam kotak rokok. Diduga tersangka berharap modusnya itu bisa mengelabui petugas. Usai dilakukan pendataan, tersangka langsung diserahkan ke Polres di Leserdang untuk diproses hukum lebih lanjut. Dugaan awal tersangka bukan pelaku penyeludup narkotika, melainkan hanya pecandu.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 Zalun, vas